menonririn anak kita dan putri kita tadi yang udah dibawa naik ke panggung oh, ya iya, iya. aku kok tiba-tiba ingat salah satu artisnya monada mm -mm. yang sekarang udah atau masih-masih break sementara ya cahmojo sari sobat celok aneh pesek pesek <laughs> celok anegku iya yeah haa uh, uh, benar enggak aku ingat lagu-lagunya gitu loh oh, gitu uh, dan lagu yang berikut ini uh, uh. kita spesialkan untuk bos yoyo ya. yang sangat monata hormati ya kita persilahkan untuk bos yoyo dan rekan dekat ya mungkin ada juga bos kurdi ya ada bos yuli ada bos, juga yoyo. bos yoyo dan bos, bos pimpin misal untuk bos yoyo neusari ya. monata oke terima kasih mas berat Lei saya duet tabhi na thi me Chantik Terima kasih, Boss Yoyo